Ya berikutnya pertemuan ya pertemuan pertemuan inilah sebuah lingkungan yang dibangun untuk apa untuk mengubah mindset dari mitra mitra kita ya kalau mindset berubah e, sikap kita berubah masa depan kita juga kita bisa rubah. Nah pertemuan pertemuan kita ada tiga jenis yang pertama ada BOP ya business opportunity preview di mana di pertemuan ini pasti ada presentasi bisnisnya oke. Okay. Di sini ada home meeting, ini skupnya sangat kecil ya. Ada grand home meeting yang biasanya di kantor cabang dan pasar, itu grand home meeting. Gabungan dari beberapa home meeting. Ada grand BS atau BS, ini biasa di hotel ya. Terus ada rekognisi, rekognisi ada champion seminar. Ini biasa biasanya diadiri 2, 2.500 orang lebih ya. Dan ini 3A Award, kita akan adakan di bulan September, tanggal 9 September di Sentul, Jakarta. Itu seluruh Indonesia akan berkumpul di sana Untuk direkognisi nah, Terus ada training, acara training Ada FASTA training, leaders incubator Leaders camp, browse meeting Dan rakor, nah ini acara-acara training Ada tiga jenis pertemuan Yang bisa Bapak Ibu manfaatkan Untuk perkembangan timnya Nah Kenapa harus pertemuan Karena pertemuan ini menghasilkan momentum ya, Yang membuat bisnis Bapak Ibu Bergerak adalah momentum di mana penghasil momentum terbesar Bapak-Ibu ada di sebuah pertemuan. Kalau misalnya jaringan Bapak-Ibu cuma 2 orang, 3 orang jaringan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mungkin tidak butuh pertemuan, bisa motivasi sendiri. Tapi kalau jaringannya sudah 10, 20, 50, 100, Bapak-Ibu sangat membutuhkan momentum ini. Ya Ada 10 yang rekod satu aja, sudah ada uh, 10 ID. Nah, semua dimulai dari yang paling sederhana sebenarnya mudah dan dapat duplikasi yaitu the power of home meeting dimulai dari home meeting ya home meeting berarti bapak ibu mengadakan pertemuan di rumah atau di tempat yang ditentukan tuan rumah bos kalian dan home meeting ini bersifat sederhana ya tidak sewa hotel sewa ruangan tapi sederhana cuma di rumah saja bisa home meeting ya nah persiapan home meeting saya sarankan bapak ibu harus pernah mengadakan home meeting walaupun minimal sekali bapak sekalian dan harus punya fotonya kenapa ini untuk menunjukkan pada online ya kita ketemu online baru pak buat home meeting saya saja sudah buat ini fotonya pak supaya kita bisa menduplikasikan nah di sini ya persiapan home meeting tentunya harus berpakaian rapi bapak sekalian ya jangan mentang-mentang di rumah pakainya singlet lana color tapi jangan terlalu rapi banget pakai jas dasi ya di rumah itu nanti orang rumah pada bingung ini kena apa ini ya, pulang dari inkubator kok gini ya? <laughs> Di rumah pakai dasi kayak cas. <laughs> nah terus biarkan ruang tamu seperti apa adanya ya. Jangan ada janur kuning melengkung, peras manan jangan. Ya jadi apa adanya. Kenapa? Karena kita ingin menduplikasikan hal yang sederhana. Nanti downline Bapak Ibu melihat di meeting Anda, oh meeting kayak gini ya saya pun bisa di rumah gitu. Nanti kalau kita buat home meeting ada janur kuning melengkung, ada balon, hiasan gitu ya. Nanti dolarin Bapak Ibu takut menghadang home meeting nanti. Ya, Jangan sampai dolarin kita takut ya. Jangan digabung dengan acara lain seperti pesta, arisan, dan lain-lain. Ya, Karena kadang-kadang mereka gak akan fokus buat sekalian. Mereka pasti fokusnya pesta atau arisan. Kalau kita nyelonong tiba-tiba di tengah arisan, nah itu jadi Bapak Ibu tidak akan didengarkan. Itu resiko Anda sendiri ya. Kalau sampai tidak dengarkan di acara risan, ya memang kita tidak sarankan. Nah, terus tidak perlu menyediakan makanan berat. Ya, seperti? Bataku, ya. Dan yang lain. Ya, cukup aqua, gitu ya. Aqua, kalau ada makanan ringan, kudapan, dan yang lain, ya gak apa-apa lah. Tapi jangan yang mengundang selera, bau sekalian. Kenapa? Karena presenternya tidak akan konsentrasi. Ya, akan buru-buru dia presentasi. setelah itu akan makan, Oke, okay, dan berikutnya brosur dan pakai informasi lainnya jangan dikeluarkan dulu, presentasi dulu, ya, jangan bagi brosur baru presentasi. Yang terjadi adalah pros, uh, presenternya tidak akan diperhatikan. Prospek akan lihat brosur saja bosannya. Jadi brosur sembunyikan setelah presentasi baru bagikan sambil tanya jawab ya. Hindari hal yang mengganggu setiap anak kecil televisi, telepon, lampiran dan lain-lain ya dititip dulu di tetangga sebelah mungkin ya Kan gak lucu presenter lagi uh, ngomong ya Bagaimana Bapak Ibu mau join kucingnya yang jawab mau gitu kan Kan gak lucu ya kan mau gitu Nah perkenalkan pembicara sebelum dimulai edifikasi dan mulai tepat waktu Nah ini persiapan home meeting Siapa yang pernah mengadakan home meeting di rumahnya? Siapa yang pernah? Wah wow, luar biasa ya home meeting di rumah Yang bagi yang belum Bapak Ibu pastikan adakan home meeting Tapi kalau suasana rumah kurang kondusif Cari tempat netral yang lain yang penting tuan rumahnya adalah Bapak Ibu sendiri. Karena apa biasanya tuan rumah itu pasti kan mengundang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang e, nitip di home meeting ya. Pasti lebih banyak. Dan di sini strateginya lah home meeting berantai. Karena tidak selamanya akan ada home meeting di rumah Bapak Ibu. Home meeting ini tujuannya adalah untuk menghabiskan hanya warm market Anda saja. Oke, okay. kita semua punya warm market cuman tidak banyak. Tujuan home meeting lah habiskan warm market. Ketika warm market habis, Bapak Ibu pindah home meeting ke downline-nya ya. Pindah lagi, pindah lagi Bapak -Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu terus home meeting di titik yang sama ya, misalnya kita punya downline, rumahnya bagus, luas, cocok untuk tempat meeting, di sana terus home meeting Bapak kalian. Lama-lama pasti sepi dan tidak ada prospek. Lama-lama di sana sebagai tempat training saja. Kenapa? Karena tuan rumah sudah kehabisan Home market cari tuan rumah yang ada home market barunya supaya ada undangan. Setelah itu setelah uh, habis home marketnya cari lagi turun lagi turun lagi itu namanya home meeting berantai ya. Misalnya home meeting di rumahnya si A tujuan home meeting adalah pasti join. Misalnya di home meeting itu dari 10 orang join 3 misalnya dari orang yang join bapak ibu disarankan langsung posting di tempat ya sambil ngobrol posting di tempat ya. Uh, lewat mobil setelah posing tempat langsung di fast track kadang-kadang banyak donan kita tidak mau langsung bergerak itu karena uh, dia merasa belum punya ID ID saya mana mana di mana bukti saya sudah bergabung nah jadi kadang-kadang uh, kan kita di lapangan setelah closing ada uangnya dijepret jejak fotoan upload di Facebook closing gitu kan setelah itu di rumah masuk lemari ditutup, akhir bulan baru menggerudukan semuanya ya, baru beli ID baru ini, baru itu, nah jadi Bapak Ibu langsung diposting saja setelah itu langsung di fast track, tujuan fast track adalah untuk buat home meeting di rumahnya orang yang baru ini buat home meeting, join, posting, fast track home meeting lagi, di rumah rekrutan baru yang ini itu seterusnya, gali, gali, gali terus makanya namanya menggali kedalaman tujuanlah gali-gali jangan Bapak Ibu puas di satu titik Kenapa? Karena di titik, di titik ini Walmart-nya pasti habis. Kalau itu terjadi terus, tidak akan pernah habis. Ya. Misalnya, misalnya jun tiga tiga tiganya ada home meeting, gali lagi, gali lagi. Oke, itu strateginya. Nah, ini tidak akan pernah habis. Daftar nama tidak. Apalagi jangan hanya mengandalkan data nama diri sendiri. Itu pasti akan habis. Ya, jadi rekrut gali, rekrut gali, rekrut gali. Sana. Ya, home meeting, home meeting, ya. Setelah home meeting, kita grand home meeting. Setelah grand home meeting, home meeting lagi. Ya. Jangan nunggu selasa Jumat saja. Tapi Bapak Ibu, di selasa selasa Jumat itu Bapak Ibu adakan home meeting, home meeting. Kenapa? Kalau Bapak Ibu adakan home meeting, yang hadir ke grand home meeting pasti banyak. Ya. Parameter untuk mengukur apakah tim Bapak Ibu hadir ke pertemuan lebih besar. Ya Seperti grand home meeting, BS, grand BS, kuncinya adalah Apakah Bapak Ibu sudah menghadiri meeting atau belum? belum, belum. Kalau home meetingnya sedikit, yakin yang akan hadir ke pertemuan besar pasti sedikit Bapak Ibu. Karena home meetingnya sedikit, di home meeting ini Bapak Ibu adalah cara untuk mengundang orang ke pertemuan besar juga. Ya, home meeting, home meeting, home meeting, ya grand home meeting, home meeting, grand home meeting. Akhirnya bisnis seminar yang sebulan sekali di daerah-daerah. Setelah itu ada grand bisnis seminar, ya bisnis seminar. Ada Grand Business Seminar. Setelah Grand Bisnis Seminar kita adakan Champion Seminar. Champion Seminar ini kita adakan di bulan Agustus akhir, jadi Bapak Ibu persiapkan peringkatnya. Di bulan Juli ini kesempatan, karena update Juli ini akan direkognisi di Champion Seminar di Agustus. Siapa yang sudah pernah ke Champion Seminar? Angkat tangan. Oke, satu dua. Wah, sudah berapa yang pernah ke Champion Seminar ya? Bagaimana rasanya Bu ketika ke Champion? Biasa. Luar biasa ya. Ada ribuan orang yang hadir, semangat dan auranya. 10 kali lipat dari Grand BS maksudnya. Siapa yang hadir ke Grand BS? Pernah hadir ke GBS? Gimana rasanya? Semangat ya Apa yang terjadi kalau misalnya Bapak Ibu hadir ke CMB Itu 10 kali lipat powernya maksudnya. Karena ada ribuan orang di sana. Dan kita akan melihat Banyak bukti-bukti nyata Kita biasanya datangkan tamu dari luar Untuk sebagai pembicara ya. Seminat Ada video? Contoh CPM Seminar ya. Nah, ini waktu CPM Seminar kita Agustus tahun Agustus tahun lalu ya. Dan waktu itu yang hadir para leader banyak leader yang hadir ya dari berbagai latar belakang hadir dan waktu di Hotel Haris Sunset. Kalau enggak salah waktu ini ketika saya masih di Tirani Agency ya. Oke dan kebetulan sekali waktu itu top top leader Indonesia hadir bersamaan. Ada Pak Yosef Putiawan, Bapak Yosef Setiawan, Bapak Wacand dari top-top leader Indonesia itu ya ada rekognisi dari ikat leader agensi motivasi dari top-top leader Indonesia Jerman juga hadir waktu itu Banyak hadir ya Celuluk juga hadir Jadi semua hadir ya Ya pokoknya luar biasa lah pertemuan ini ya Jadi Bapak Ibu pastikan hadir nanti di Champion Seminar Di bulan Agustus Tidak hanya sekedar hadir Tapi Bapak Ibu harus naik panggung ya Direkognisi Entah di positif AGC, leader gesi, bronze, silver tapi menurut saya sih Bapak Ibu yang hadir hari ini sebagai angkatan ke-38, Bapak Ibu harus bronze agensi minimal ya, di bulan Agustus nanti, pasti bisa.